Telah kita bahas tentang pembagian isim ditinjau dari segi jenisnya dan telah kita selesaikan mudah ya. Baik sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan kita kali ini yaitu taksimul ismi binagori ilah takyinihi yaitu pembagian isim ditinjau dari segi kejelasannya. Maknanya apa? Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Nah, ditinjau dari segi kejelasannya, isim ini dibagi menjadi dua. Di sana ada isim nakirah, ada pula isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Ya, diperhatikan bahwasannya isim nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya. Maknanya apa? Maknanya kita lihat contohnya. Di sini misalnya muslimun, artinya seorang muslim. Tadi dikatakan, Isim ini, isim nakirah ya. Isim nakirah ini belum jelas penunjukannya. Maksudnya apa? Kita sebutkan tadi contohnya muslimun, seorang muslim. Nah, seorang muslim di sini dia belum jelas. Muslim siapa? Orang muslim kan banyak. Siapa orang muslim itu? Nah, belum jelas. Makanya dikatakan sebagai isim nakirah. Kemudian kita kitabun, buku seorang mahasiswa. Ini pun juga termasuk Kelompok isim nakirah. Kenapa demikian? Karena buku seorang mahasiswa ini kita belum tahu Mahasiswanya siapa Siapa yang jadi mahasiswanya Siapa nama mahasiswanya Kan belum tahu Sehingga kata kitab maupun talib Yaitu mahasiswa Dia termasuk kelompok isim nakirah, Yaitu isim yang belum jelas penunjukannya Baik Kemudian kelompok yang kedua Yaitu isim makrifah Tentunya isim Ma'rifah kebalikan dari isim Nagiroh Apa itu isim Ma'rifah? Isim Ma'rifah adalah isim yang sudah jelas penunjukannya Contohnya misalnya Umar Umar, nama orang Tentunya sudah jelas Tadi misalnya kita uh, lebih perjelas lagi Muslimun, tadi kan Nagiroh ya Muslimnya siapa? Oh, Umar Oh Berarti Umar ini termasuk kelompok isim Ma'rifah Karena memang sudah jelas penunjukannya Kemudian kita ambil contoh lagi kitab Muhammadin. Ini kitab miliknya Muhammad atau buku Muhammad. Kita juga sudah jelas bahwasanya buku tersebut miliknya Muhammad. Jadi sudah jelas. Ya, ini termasuk kelompok isim ma'rifah. Baik, tentunya dari sisi ini, dari sisi ta'yinnya, kejelasannya tadi dibagi menjadi dua, ada nakirah, ada ma'rifah. Kemudian kita akan belajar di sini tentang macam-macam isim ma'rifah. Sehingga nanti kalau kita menemukan salah satu dari kelompok isim ini dia dikategorikan sebagai kelompok isim ma'rifah. Berarti kalau tidak masuk kategori ini ya, berarti secara umum dia ya nakirah. Baik. Kelompok isim ma'rifah yang pertama adalah domir Domir dhamir itu kata ganti orang. Contohnya misalnya huwa. Huwa itu artinya dia. Anta Kamu Ana Artinya Aku atau saya Ini semuanya termasuk kata ganti Orang Domit Ini dimasukkan ke dalam kelompok isim ma'rifah Kemudian kelompok yang kedua adalah isim isyarah Isim isyarah itu kata penunjuk Contohnya haza, Ini ya. Kemudian dalika Itu nah, Dalam bahasa kita kan Ini itu juga termasuk kelompok kata penunjuk Nah, kata penunjuk atau isim isyara ini dikelompokkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung, kata sambung. Contohnya misalnya allazi. Allazi itu artinya yang. Yang akan tetapi dia digunakan untuk bentuk tunggal ya, yang untuk menyambung. Kemudian allazina ini artinya juga yang pula ya, tapi dia untuk bentuk yang jamak Nanti insyaallah kita akan perluas Pembahasan tentang ini Baik. Kemudian kelompok yang keempat adalah Alam, alam itu nama orang Jadi nama orang Dia dikategorikan Sebagai kelompok isim ma'rifah Contohnya misalnya Umar Umar nama orang ya Muhammad Kemudian siapa lagi? Khadijah, nah ini Semuanya termasuk nama orang Sehingga dimasukkan ke dalam Kelompok isim ma'rifah Kemudian kelompok yang kelima adalah isim yang ada alif dan lamnya, isim yang ada alif dan lam. Contohnya misalnya al-baitu, artinya rumah itu. Jadi asalnya al-baitu dia adalah baitun. Nah, baitun ini kita artikan sebuah rumah. Kemudian rumah yang mana? Oh, untuk lebih apa? memperjelas maka kita kasih alif lam. Al-Baytu, artinya apa? Rumah itu Jadi, Alif Lam di sini merupakan Tanda dari kelompok isim Ma'rifah Ingat ya, bahwasannya Tanwin sama Alif Lam ini Tidak pernah ketemu Jadi, dia tidak pernah klop untuk bisa ketemu Ya Boleh pilih Dia di Tanwin atau pakai Alif Lam Kalau pakai Alif Lam, dia kelompok isim Ma'rifah set. Kemudian contoh yang lain, al-misbahu artinya lampu atau lentera ya, lentera. Dia juga pakai alif lam. Berarti dia termasuk kelompok isim ma'rifah. Contoh yang lain al-masjidu ya, masjid itu ya. Dia juga pakai alif lam. Intinya apa? Isim-isim yang dia pakai alif lam dia dikategorikan sebagai isim ma'rifah. Kemudian yang terakhir dari kelompok isim ma'rifah adalah isim yang disandarkan pada isim ma'rifah yang lain. Kita kan pada awal kita telah membahas 5 kelompok ya tadi telah kita sebutkan 5 kelompok dari isim ma'rifah di sana ada domir, isim isyara, isim mausul, alam, isim mu'ata alif lam. Nah, kelompok yang keenam ini kalau ada suatu isim dia disandarkan pada salah satu dari kelompok-kelompok isim ma'rifah tadi. Maka isim ini ikut-ikutan jadi apa ma'rifah. Kita kan telah mengenal adanya susunan idofah. Ya. Jadi suatu isim apabila dia sebagai mudof disandarkan pada isim yang lain. Yang isim tersebut ternyata ma'rifah. Mudok ya, mudof ilainya ma'rifah maka mudoknya ikut-ikutan jadi ma'rifah contohnya kitab Muhammadin ingat kitab dia disandarkan pada Muhammad Muhammad isim ma'rifah termasuk kelompok nama orang maka kitab juga ikut-ikutan jadi isim ma'rifah kemudian contoh yang lain sahibul baiti artinya tuan rumah sahib ya sahibu di sini termasuk kelompok isim ma'rifah Kenapa dia dikatakan isim ma'rifah? Karena kita lihat, ya, isim yang disandarinya apa? Al-bait. Al-bait ini termasuk kelompok isim ma'rifah. Tandanya apa? Dengan alif lam. Maka, sahib dia termasuk kelompok isim ma'rifah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita perlu perhatikan beberapa catatan ya catatan yang cukup penting untuk diperhatikan kita semuanya. Baik yang pertama bahwasanya isim nakiroh biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Apa isim nakiroh itu biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Contohnya muslimun, nah, muslimun dia bertanwin maka dia nakiroh. Biasanya demikian. Misbahun, lentera atau lampu dia juga bertanwin maka dia kelompok isim nakirah. Tadi kita kan sudah belajar. Kalau tanwinnya dihilangkan, diberi alif lam. Maka dia berubah menjadi ma'rifah. Ingat. Kalau tanwinnya dihilangkan, diberi alif lam. Dia berubah menjadi ma'rifah. Sehingga Pak. Biasanya isim nakirah itu. Dia mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Kemudian yang kedua. Catatan yang cukup penting pula. Nama orang. Walaupun Bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma'rifat dan bukan sebagai isim nakirah. Kenapa demikian? Ya, karena memang alam atau nama orang memang sudah masuk kelompok isim ma'rifah. Contohnya Muhammadun. Loh, dia bertanwin. Akan tetapi dia masuk kelompok isim ma'rifah karena kategori nama orang. Kemudian eh, contoh yang lain Zaidun, dia juga bertanwin. Akan tetapi dia termasuk kelompok nama orang sehingga dia tetap kita katakan sebagai kelompok isim ma'rifah. Kemudian catatan yang terakhir adalah bahwasanya apabila suatu isim disandarkan pada isim nakirah maka dia adalah isim nakirah. Namun apabila disandarkan pada isim ma'rifah maka dia adalah juga sebagai isim ma'rifah. Contohnya misalnya kita bu talibin. Kita lihat di sini Kitab dia disandarkan pada tolip. Kita lihat. Tolip dia bertanwin. Tadi dikatakan biasanya yang bertanwin itu apa? Nakiroh. Maka karena kata kitab ini disandarkan pada tolip. Maka kitab dia juga sebagai isim nakiroh. Namun kasusnya berbeda. Setelah kitab ini disandarkan pada Muhammad. Karena Muhammad dia isim ma'rifah. Maka kitab ikut-ikutan jadi ma'rifah. Baik. Demikian pembahasan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semuanya dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mempelajari pelajaran bahasa Arab ini.